الحمد لله حق حمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا نبي بعد أمة بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسد كل يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في الأخرى اتقوا الله لا أن تفلحون وقال الله Walaw an na ahlalkuro amanu watta ka lafataah naahum alay him baro ka tim mi nas sama iwalarq,walaing kad dhabu faakad nahum bima kanu yakksibu. Kaala Allahu ta'ala. wa Ya alaihi wa Sebagai seorang khatib diwajibkan untuk menyampaikan pesan yang pertama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa maka manusia akan bisa hidup damai, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah berjanji bahwasanya apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka negeri tersebut akan diangkat derajatnya menjadi suatu negeri yang diberikan keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Tetapi apabila manusia berbohong terhadap nikmat Allah, walakin kazabu fa'akhaznahum bimakanu yaksibun. Jikalau manusia itu berbohong terhadap segala macam firman Allah, maka manusia tersebut akan diberikan siksaan yang pedih sebagaimana apa yang telah diperbuatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya tidak berhenti sepanjang zaman bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita yang beriman dipanggil oleh Allah untuk mengikuti serempak selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikauli Allahumma salli ala Saidina Muhammadin wa ala Alihi wasahbi wasallam dengan solawat itu maka terjalin suatu silaturrahim antara umat Muhammad Rasulullah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita akan termasuk umat Muhammad yang akan menerima syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kemudian Saya ingin menyampaikan suatu hal yang terpenting. Kita memiliki suatu undang-undang yang sangat baik, sangat indah sekali, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita patut bersyukur ini adalah jasa para pahlawan yang mendahului kita, meletakkan dasar negara, khusus yang pada siang hari ini, Saya ingin sampaikan Pasal 33, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Kata kuncinya adalah ekonomi disusun atas dasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat dihitung orang banyak dikuasai oleh negara. Kata kunci yang kedua, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata kuncinya adalah, bumi, air, dan udara dikuasai negara dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan adalah menjadi suatu titik tolak gerakan ekonomi kerakyatan dan gerakan ekonomi Pancasila. Kemudian, hal ini adalah sangat penting. Namun, pada bulan Februari, didisplay oleh lembaga swadaya masyarakat internasional, yaitu LSM Oxfam, Mereka mengatakan bahwa harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Kata Oxfam, data tersebut mengacu kepada Global Wealth Database. Sungguh sangat ironis. Pedoman kita hidup berbangsa dan bernegara, demikian indah. Sumber daya alam, tanah, air, udara, semuanya sumber-sumber produksi yang penting, mesti harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Tetapi kenyataan data telah menampar kita. Ini menunjukkan bahwasanya ada salah di dalam mengelola negeri ini, terutama di bidang ekonomi. Buktinya kekayaan negara tersebut telah dikuasai oleh segelintir manusia. Dengan demikian, para pemimpin kita telah melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam kebijakan ekonomi untuk anak negeri, bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu, 85 persen adalah umat Islam. Oleh karena itu, melalui member ini Izinkan saya mewakili Bapak Ibu sekalian umat Islam menyerukan yang pertama hendaklah melakukan koreksi diri. Mari kita kembalikan kita cocokkan segala kebijakan yang telah diambil secara nasional. Kembalikan kepada Undang-Undang Undang Dasar 1945. khususnya pasal tiga-tiga. Bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan umat manusia yang dipimpin oleh pemerintahan apapun namanya, itu adalah namanya khalifah. Dan khalifah itu harus adil, pemimpin itu harus adil, Pemimpin itu harus bisa memanage amanat, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al Mukminun. Gad Afalah Al Mukminun, sungguh beruntunglah orang yang mukmin, orang mukmin yang bagaimana? Oleh karena itu kalau memilih pemimpin adalah pemimpin yang bisa salat dengan khusyuk. Yaitu orang-orang yang beriman yang meninggalkan segala macam aktivitas yang tidak berguna. Termasuk yang terjadi seperti ini. salah di dalam memanage sumber daya alam Indonesia daratan hutan lautan sumber daya alam dikavling dan bukan milik orang Indonesia milik asing kita menjadi penonton mereka menjadi penikmat Ini betul-betul adalah suatu ketimpangan yang terjadi. Dan Indonesia termasuk nomor empat di dunia, ketimpangan di bidang kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, ini adalah suatu penyakit liberalisme, sekularisme kolonialisme kapitalisme dan kita berharap semoga para pemimpin kita mereka dapat sejenak waktu untuk melakukan introspeksi diri sesungguhnya mereka telah melakukan dosa yang sangat besar. Apabila rakyat Indonesia menjadi merana, yang dosa adalah pemimpinnya. Dan mohon diingat pemimpin kita, hampir 60 persen sampai 70 persen adalah orang muslim. Ini perlu kita mengingatkan para pemimpin Yaitu saudara kita sendiri yang beragama Islam. Ndaklah faruduhu ilallah wa rasulih. Kembalikan kepada kebijakan Allah dan Rasulnya. Maka kita harus hidup bahagia di negeri ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan mari kita tingkatkan semangat kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan mari kita laksanakan betul-betul firman Allah Yang tadi saya sampaikan yang terusannya adalah muridun, Cari pemimpin yang mau bayar zakat Dan bayar zakat tidak perlu dipamerkan Orang satu kota tahu semuanya. Feseri harus betul-betul rahasia. Berinfak tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tidak perlu dipamerkan seperti itu untuk membangun citra. Walladhinahum lizzakati fa'ilun. Dan yang lebih penting, Walladhinahum lifurujihim hafidun. cari pemimpin yang bukan ahli zina. Dan ada pemimpin kita yang benar-benar justru dituduh berzina. Ini luar biasa. Ulama-ulama kita sekarang ini dinistakan. Mari kita kompak umat Islam. Wal ladzinahum lifurujihim hafidun. illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman itagha wa ra'a dzalika faulaikahumul yang selanjutnya walladzina hum li amanatihim muahdim raul mari kita cari pemimpin yang bisa untuk memanage amanah Allah bukan amanah itu untuk dirinya sendiri atau golongannya sendiri Maka yang demikian ini akan menjadikan suatu kerusakan yang seperti. Ini. Dan yang terakhir, Walladinahum Dan marilah kita mencari pemimpin, menunjuk pemimpin orang yang bisa salat khusyuk di samping itu disiplin melakukan salat Karena yang demikian itu bisa menghindarkan. Inna salata tanha anil wal munkar. Apa yang terjadi sekarang ini itu menunjukkan bahwasannya umat Islam Indonesia, pemimpin-pemimpinnya belum betul-betul tegak menjalankan syariat Islam yang sesungguhnya. Sehingga mereka banyak sekali terseret menjadi golongan kaum sekularisme, kapitalisme, kolonialisme, dan yang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, umat Islam sekarang ini yang terjadi. Karena pemimpin-pemimpinnya tidak mampu untuk memimpin bangsanya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah dan juga kepada rakyatnya. Maka yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita di Indonesia ini terkena penyakit wahan. Sebagaimana sinyal lemen daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusyikul umam. Antada'alaikum kamatada'al aklatu ila qas'atihah. Umat Islam. Sekarang ini dikerubuti oleh umat-umat yang lain. Seperti mereka kelaparan mengerubuti suatu makanan. Faqala gailun. maka ada yang bertanya Wa nahnu yauma apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit tidak kita jumlahnya banyak 85% 220 juta jumlahnya di Indonesia ini Bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum hu tsaun ka kalian jumlahnya banyak tetapi kalian tidak berkualitas seperti buih di dalam lautan wala yanzi anallahu min minkum dan sungguh mereka dulu merasa takut dengan umat Islam tapi sekarang walaupun jumlahnya sedikit mereka tidak merasa takut Karena pemimpin-pemimpin umat Islam sudah terkena penyakit, yaitu penyakit mereka gampang disogok. Mereka gampang sekali diberdayakan dengan segala macam fasilitas. Sehingga mereka lupa terhadap tugas tanggung jawab yang utama, yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Wa fi gulubikumul al-wahna. dan sungguh engkau kalian semuanya akan ditimpakan oleh Allah yaitu wahn. maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Fagalaqailun ya Rasulullah, wamal dunya wa maut. Kalian semuanya adalah cinta kepada dunia dan kalian semuanya adalah takut kepada kematian. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Ismasyikta fa'innaka mayitun hiduplah kalian semuanya seperti apa yang engkau inginkan, tetapi ingatlah kalian semuanya adalah calon mayat. Oleh karena itu calon mayat diberikan peringatan, Ah Bekman, Ah cintailah apa segala sesuatu yang kau ingin cintai Fain nagamufarigo maka kamu akan berpisah dengan apa yang engkau cintai Wa malmasta dan kerjakan apa seperti apa yang kau inginkan fain nagamufarigo fain nagamuhi dan kerjakan apa yang engkau lakukan silakan tapi perbuatan yang engkau lakukan itu kamu akan ketemu dengan perbuatanmu sendiri. Mudah-mudahan inilah menjadi pengingat kepada kita semuanya bahwasanya sekarang ini kolonialisme, sekularisme, kapitalisme sudah melanda jauh di tengah-tengah kita. Diperlukan kesadaran umat Islam untuk bersatu dan bergerak untuk memperbaiki kehidupan ini. dimulai dari kehidupan ekonomi. Karena kehidupan pemerintahan, politik, dan sosial tergantung daripada kehidupan ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kadangkala kefakiran itu mudah sekali menjadi kekufuran. Aku lukau lihada wa astagfirullaha li اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله وشكر لله على كل نعمه لله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ولا نبي بعده Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsiya bitaqwallah faza Di dalam kesimpulan khutbah yang kedua ini marilah kita umat Islam dimulai dari masjid dan untuk masjid dimulai dari undang-undang dasar 45 pasal 33 dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Kita bergerak, bergandengan tangan, bersatu. Mari kita lakukan perbaikan kehidupan ini melalui kehidupan ekonomi. Dua dasar itu, Islam, Islamic law, syariat Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis memberikan petunjuk jelas. Mari kita hidup dengan penuh damai dan berdampingan dengan ekonomi yang halalantayiban, ekonomi untuk kerakyatan, ekonomi untuk ke kebahagiaan dan kesejahteraan kita bersama di Indonesia ini, dan kita bangun suatu komunitas madani, hidup bersama-sama di dalam kedamaian, di dalam kebahagiaan, dan di dalam keadilan. Yang pertama keadilan ekonomi, dua keadilan di bidang politik, dan tiga keadilan di bidang hukum. Dan ini jauh semuanya dari penduduk, dari negeri kita Indonesia. Mari kita semuanya sadar dengan sarana khutbah Jumat ini. Mari kita semuanya bersatu. Kita semuanya berdoa bersama dan berbuat bersama untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukaafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi li jalali wajhikal karim wa li adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim. Ala Sayyidina wa maulana Muhammadanil nuril kamil. Wa ala Sayyidina Jibril. Al-Mutawwafi binuri Rabbil Ya garib, ya mujib, يا ti بما يشاء nawirella اللهم علينا قلوبنا na waubu وبصائرنا Waabsoro منك يا أرحم الراحمين birahmatin min نسألك ar والجنة Allah بك من سخطك والنار ربنا wal Jannah, Wa nauddubi kamin كما kawalar. Robban nafirrlaa thuban na wali-walidi wal wal wal الأخيار إمينهم والاموات اللهم إن ناس الألواح زيادة تنفيد الدين وبركاتا في fil وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتابتان قبل الموت maut عند الموت ورحمة وعفوا عن بعد الموت والافوا عند الحساب وامانا من الاذاب ونصيبا من الجنه وارزقنا النضرا الى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم تذكرون فَذْكُرُوا الله الذي يذكركم وَاشْكُرُوهُ على نعمه يزدكم وَاسْأَلُوهُ من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أَكْبَرُ